Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi biniamatihi tatimus salihat Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh yang kerana ni'matnya Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang kerana rahmatnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana Allahumma salli wa sallim Wazid wa bariku an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabina muhammad ya allah semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk khadijah untuk aisyah untuk hafsa untuk ummu salamah untuk saudah dan untuk seluruh istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semoga salawat itu bersambung Untuk putra putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terutama untuk Fatimah binti Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semoga salawat juga bersambung untuk para sahabat Nabi Yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ba Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk kembali membahas tentang indahnya agama Islam ini agar kita semakin yakin ketika mengamalkan agama Allah semakin penuh dengan keimanan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya berterima kasih kepada pengurus masjid istiqamah. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidahnya selalu kepada semua yang ada di sini. Ada sebuah doa. Yang doa itu selalu dibaca oleh Rasul SAW. Setiap pagi beliau membaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya allah <coughs> aku memohon kepadamu ilmuan nafi'ah ilmu yang bermanfaat itu yang pertama diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau meminta ilmu yang bermanfaat karena dengan ilmu itu seorang bisa membedakan Antara yang hak dan yang bakti Seorang bisa membedakan antara yang halal dan yang haram Kebanyakan kita itu memulai doanya dengan meminta rezeki. Selalu rezeki yang diminta Ilmu yang diminta pertama kali Bayangkan wahyu yang pertama kali turun Itu ikhra Ikhra itu turun di sebuah lembah yang tidak ada sekolahan di sana di sebuah negeri yang bisa baca lebih sedikit daripada yang bisa baca. Bahkan bisa dihitung yang bisa baca itu. Mereka menyebut orang-orang yang bisa membaca dan bisa berenang di Mekah itu dengan sebutan al-kamil. Orang yang sempurna. Karena udah bisa baca dan bisa berenang. Padang pasir belajar berenang di mana mereka? Di tempat yang enggak ada sekolahan belajar membaca di mana mereka? Tapi ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya agar mereka menjadi umat ikhroh, umat yang berilmu, umat yang selalu membaca. Tapi ingat, Rasul menjelaskan dalam doanya yang diminta itu tidak sembarangan ilmu, tapi yang belum minta adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ada di antara kita yang sekolah Dari SD sampai Jadi profesor Terakhir selesai jadi profesor Di penjara Subhanallah Jadi sekolah bertahun-tahun Ujungnya di penjara gitu, kan. Ilmunya bermanfaat gak? Setelah bertahun-tahun Seorang sekolah itu Kepingin memberikan manfaat Tapi kalau ternyata dia Kepada diri sendiri Tidak bisa memberikan manfaat Apa gunanya dan puncak dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama di antara semua ilmu ilmu yang dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim innama yakhshallaha min ibadihi alulama sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah ini Para ulama Karena orang semakin kenal Allah Semakin takut Semakin takut kepada Allah Semakin mendekat Dan itu berbedanya Katkala kita takut kepada sesuatu Dan katkala kita takut kepada Allah Manusia yang takut dari singa Dia akan lari dari singa Tapi seorang hamba yang takut kepada Allah Akan lari kepada Allah Bukan lari dari Allah, tapi lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengingatkan Fawiru ilah Allah. Larilah kalian ke mana? Kepada Allah. Dari mana kita bisa lari kepada Allah? Ketika kita punya ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam menganjurkan orang berilmu, tidak memerangi ilmu Islam itu. Segala ilmu yang bermanfaat silahkan dipelajari. Selama itu bermanfaat Tidak seperti agama-agama lain Ada sebagian agama Yang tidak suka dengan penelitian-penelitian Bahkan kalau kita lihat Abad pertengahan Eropa sana Itu banyak ulama-ulama Yang dibantai Tatkala mereka Belajar, meneliti Yang hasil penelitian mereka bertentangan dengan Doktrin-doktrin dari gereja-gereja pada waktu itu sehingga banyak yang dibunuh salah satunya Galileo Galilei sampai lagi mereka itu dibantai oleh pihak ya, negaram Islam tidak selama ilmu yang bermanfaat silakan kemudian yang kedua yang diminta oleh Rasul oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam warizqan taiban Rasul meminta rezeki tapi rezeki itu tidak sembarangan rezeki. Sebagaimana ilmu tadi tidak sembarangan ilmu Yang diminta dalam rizki pun tidak sembarangan rizki Beliau meminta rizqon toyiban Rizki yang toyib Rizki yang baik, yang halal Yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita mengetahui Bahwa Allah tidak menerima Kecuali yang toyib Orang ngasih makan anaknya gak toyib tidak berkah Orang bekerja di tempat yang haram Tidak berkah Banyak sebagian umat Islam Yang bekerja di tempat-tempat Yang seharusnya mereka tidak bekerja di sana Ketika ditanya Seperti orang-orang yang kerja di diskotik Yang kerja Jualan barang-barang haram Selalu berdalih Gimana Ustaz Sudah rezekinya di sini Subhanallah Siapa yang tahu rizki kita di situ? Allah memang sudah menentukan rezeki semuanya Tapi Allah mengingatkan agar kita Tidak mencari kecuali yang tayyib Ya ayuhal lazina amanu Kulu min tayyibati ma razaqnakum nah, Makanlah dari yang tayyib rezeki yang Allah berikan kepada kalian Maka ingat, tak berdoa Jangan hanya meminta rezeki yang luas Rizki yang banyak Kualitas doa kita Itu sebanding dengan kualitas ilmu kita Orang yang ilmunya sedikit Lihat cita-cita dia Kita melihat dengan cita-cita orang yang Yang gak pernah sekolah Bapak kepengen jadi apa Ya mungkin saya kepengen buka warung Cita-citanya seperti itu Karena memang gak pernah belajar dia Coba kita tanya kan kepada orang belajar, Ini kepingin jadi apa?" Anak ingin menjadi orang yang bermanfaat buat negeri ini." Jadi apa enggak apalah. Yang penting kasih manfaat sama negeri. Mau jadi dokter, mau jadi apa yang penting anda bisa memberikan manfaat. Orang yang enggak pernah belajar doanya mungkin, "Ya Allah, aku kepingin mobil ya Allah." Subhanallah. Ada orang yang kepingin mobil Avanza aja lah. Yang satu doanya Ya Allah aku kepingin Alphard ya Beda Ini permintaannya Alphard Ini permintaannya Alphard Sama-sama mobil Tapi kualitasnya berbeda Karena ini orang yang dia tahu cuma mobil Alphard Tapi orang itu tahu mobil yang lebih mewah Oh mobil Alphard Kita lihat doanya orang-orang alih Kebanyakan orang kalau berangkat umroh Minum air zam-zam Masya Allah Doanya minta apa? minta sehat, minta rezeki, kemudian minta, ya, minta supaya urusannya dimudahkan. Al-Fudail bin Ayyat. Taklal dia mendatangi tempat minum air zam zam. Setelah diambil dulu kan pakai sumur air zam zam, ambil kemudian dia menghadap kebaik kebaik kepada Ka'bah. Ka <tuh> kemudian dia bercerita kepada Allah, Allahumma telah datang dia mengatakan ya allah telah mengajarkan kepadaku guruku dari gurunya dari sahabat nabi bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma uzzumzum lima syribalah air zamzam -zam itu sesuai dengan niat meminumnya air zamzam -zam itu sesuai dengan niat meminumnya fuzail mengatakan fa inni li dama'i yaumil mahsyar Ya Allah, aku minum air zam-zam ini supaya aku tidak kehausan di padang mahsyar. Bayangkan. Dia. Pandangannya monrawang sampai ke padang mahsyar dia. Bukan sekedar kesehatan di tubuhnya. Karena dia tahu di dunia cuma 60 tahun, anak, 70 tahun di sini mungkin. Atau 100 tahun paling lama. Tapi di padang mahsyar satu hari sama dengan 1000 tahun. Masya Allah setelah berdoa itu Fubail meminum maka kita bagaimana doa seseorang itu berbanding dengan ilmunya ada orang yang diminta cuma dunia saja Faminan nasi mayyakulurabbanaatinah fit dunya yang diminta dunia saja ya Allah minta anak supaya sukses supaya punya pekerjaan Supaya memiliki usaha, memiliki istri, memiliki anak-anak. Mintanya dunia. Allah kasih yang dipintai. Tapi wa malahum fil akhirati min khalam. Akhirat tidak dapat apa-apa. Karena yang diminta hanya dunia. Wa minhum man yaqul. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azab ulaiqalahum nafsibum mimma kasabuh subhanallah ada orang yang doanya dunia akhirat ketika dia minta dunia dia tidak lupa meminta akhirat kita memang hidup di dunia kita butuh modal kita butuh ongkos kita datang ke masjid ini kalau rumahnya jauh butuh kendaraan maka minta rizqan thayyiban minta rezeki yang baik ya Allah yang halal yang ketiga ini minta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Wahamalan muda kembali. Amalan yang diterima tidak semua amalan. Kualitas amalannya bukan minta amalan kasirok. Minta amalan yang banyak tidak. Karena ada orang yang beramal ternyata dengan amalannya masuk neraka. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani dan hadis ini sahih inna ar-rajula la yusalli as-salata sittina sanah wa lam tuqbal lahu yutim musujudahu. Yutim musujudahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang salat 60 tahun salat tidak ada satu pun salat dia yang diterima 60 tahun dia salat Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan rukuknya sempurna sujudnya enggak sempurna. Sujudnya sempurna rukuknya enggak sempurna. Asal-asalan salat. Yang penting salat. Banyak orang berkata, "Ustaz, sudahlah, kita ini yang penting salat." Allah berfirman, Fawailun lil musallim. alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura." Celaka orang yang salat Ternyata orang yang sudah bersolat pun beribadah pun masih ada yang celaka. Kenapa nggak sempurna ibadahnya? Tidak menjaga syarat-syarat dan rukun diterimanya amalan itu. Sholatnya lalai, riak dalam sholat. Omar bin Khattab Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menuju ke Masjidil Aqsa untuk menerima kuncinya Masjidil Aqsa, ketika mau masuk ke sana dia bertemu dengan orang-orang dengan jenggotnya yang putih-putih orang-orang tua. Nangis Umar bin Khattab Melihat itu Maka ditegur oleh Abu Ubaidah Nah kalau enggak salah Abu Ubaidah Panglimanya pada waktu itu Mengatakan Ya Amiran Mukminin, Wahai pemimpin orang-orang yang beriman Innahu Nasrani Ini orang Nasrani yang yang jenggotnya putih-putih Kok ada apa nangis seperti itu maksudnya Kata Umar iya. Aku ingat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Amilatun nasibah Taslanarun hamiyah Subhanallah Amilah nasibah Orang itu beramal, beribadah, capek Tidak main-main ibadahnya Bersungguh-sungguh dia beribadah Taslanarun hamiyah Tapi masuk ke neraka yang panas Ketika orang beribadah dan salah langkah, salah jalan maka yang ada adalah narun hamia, neraka yang panas. Maka Rasul berdoa meminta amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima ya Allah. Apa syaratnya amalan yang diterima? Yang pertama ikhlas lillahi taala. Setelah ikhlas dia mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dalam berdoa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini salah satu keindahan agama Islam. Ketika berdoa tidak perlu perantara. Kapan ajak mau doa? Di mana ajak berdoa? Mau pakai bahasa apa saja silakan. Orang yang nggak bisa bahasa Arab bisanya bahasa Bengkulu. Bahasa Bengkulu bahasa apa? Hah? Mirip sama Padang itu kan? Pakai bahasa Padang. Bisa bisa didengar sama Allah SWT Terkadang orang umroh bingung Ustaz baca doa apa Ustaz Saya ini bahasa Arab gak bisa Ustaz Ya Bismillah Minta pakai bahasa apa saja Allah itu tidak hanya faham bahasa manusia Bahasa burung Bahasa semut Bahasa semua binatang Allah Memahami mereka Maka dalam Islam Kalau mau berdoa Gak perlu perantara boleh kita ini minta doanya orang soleh yang masih hidup Seorang anak minta doa sama orang tuanya Pak, doakan pak, saya mau ujian Gak apa-apa Tapi orang itu masih hidup dan ada di tempat Bila Boleh kita ini berperantara dengan amal soleh Dengan asma'ul husna, boleh Tapi pada intinya, di dalam Islam itu Kalau ingin berdoa, langsung minta sama Allah SWT Jangan atu malu saya banyak dosanya ya istighfar dulu. Ada adabnya kau. Kau mau minta banyak dosa istighfar tapi Allah mendengar. Wa idza anni fa inni qarib. <Ses> Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku Muhammad sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i ila du'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Kalau dia memohon kepada aku, Allah di atas arasnya Zana dan dia dekat dengan hamba-Nya. Maka kalau meminta, langsung minta sama Allah SWT. Kemudian dari keindahan Islam, orang yang punya dosa dalam Islam ni, kalau orang mempertobat. apa harus datang ke Ustaz? Ustaz, saya banyak dosanya. Enggak perlu laporan sama Ustaz. Enggak ada yang namanya pengakuan dosa datang ya Allah banyak dosanya. Berapa saya harus bayar, Ustaz? Sampai ingat di Eropa itu salah satu penyebab munculnya aliran Protestan itu dijualnya Suku ghufron. Dijualnya kuitansi-kuitansi ampunan. Jadi orang-orang yang berbuat dosa datang ke gereja-gereja Katolik pada waktu itu di Eropa sehingga muncul kata enggak benar nih kata dia. Masa bisa bagi-bagi Pengampunan dosa, tiket masuk surga ada, stempelnya masuk surga. Subhanallah, masya Dalam Islam kalau orang berbuat dosa, di mana kita berbuat dosa langsung istighfar. Astaghfirullahaladzim. Apa syaratnya orang tobat dalam Islam? Tiga empat. Ini hadiah dibagikan, masya Allah. Neng bagi-bagi hadiah. Syaratnya tobat lengkap. Kalau kurang nggak dikasih hadiah. Dalam Islam Nah, fable. Yang pertama berhenti Tidak melakukan maksiat itu Menyesali perbuatannya Yang ketiga Bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi Satu lagi Empat syaratnya Tiga Tiga apa empat jamaah ada yang nambahin nanti itu hadiahnya buat siapa? Buat yang nambahin apa? Ketika berhubungan dengan hamba, ketika berhubungan dengan hak hamba dikembalikan, minta dihalalkan. Hadinya buat yang ini apa ini tuh ya, Bagi dua ya, yang tiga lah dikasih bang. Masya Allah, barakalah <tik> <fikir. tik> Taib zakalah ker, masya Allah. Para kalau fikum. Taib jamaah. Dalam Islam, masya Allah. Di dalam Islam mudah orang yang tobat. Kalau hubungan manusia, harus minta maaf. Kalau enggak, minta dihalalkan. Kalau umpamanya berhubungan kita ni pernah, ya mengambil haknya dia, datang dia ma kepada dia. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat semua hak kita itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang seorang lelaki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li mamlukin ya khulunani. Aku memiliki budak-budak yang mereka berkhianat kepadaku. Wa ya'sunani, mereka durhaka kepadaku. Fa'adribuhum." Maka aku memukul mereka. Gimana hukumnya? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Kalau engkau memukul dan sanksi yang kau berikan kepada mereka" Itu sebanding dengan dosa yang mereka lakukan Maka impas antara engkau dengan mereka Kalau sanksi yang kau berikan itu im Sebanding dengan durhaka mereka impas Tapi kalau ternyata sanksi yang kau berikan lebih ringan dari dosa mereka Maka engkau nanti akan mengambil hakmu kepada mereka di hari kiamat Tapi Kalau engkau memukul mereka lebih Dari dosa mereka Maka mereka akan mengambil haknya di hari kiamat kepadamu nanti. Langsung nangis solemn. Enggak ada yang dizalimi. Wa ma Allah bi dzallamin lil 'abid. Semuanya akan diberi haknya. Jadi kalau seorang berbuat dosa kepada orang lain, kemudian dia mati sebelum diambil tuh haknya di hari kiamat akan ada sidang nanti. Dan urusan sama Allah itu gampang karena Allah wafurur rahim. Tapi urusan sama manusia Allah. Kita datang minta maaf apa kata dia? Tiada maaf bagimu. Betul jemaah. Sama manusia ini kalau dia sudah sakit hati, dia enggak akan ngasih maaf sama kita. Maka berusaha kita kalau punya dosa sama orang, cepat minta maaf dan jangan menzalimi orang. Baik, kita berbicara tentang syariat Islam yang lainnya, tentang puasa. Di dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum musriam Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'alakum tattaqun Subhanallah Di dalam Islam itu ibadah puasa untuk bertakwa Ibadah puasa disyariatkan kepada orang-orang sebelum Islam Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi Mereka disyariatkan puasa juga Sebagaimana Allah firmankan di sini Tujuannya untuk bertakwa Ayyaman ma'dudat Tapi hari-harinya terbilang Jadi orang Islam itu puasa cuma berapa hari? 30 hari atau 29 hari Bulan Ramadhan Itu wajib Dan disyariatkan Sahur Dalam Islam itu Bahkan yang membedakan puasanya kita dengan puasanya Ahlul kitab apa? Mendahulukan sahur Mendahulukan sahur Mengakhirkan waktu sahur dan mendahulukan waktu berbuka Seperti itu Pernah ada kaum muslimin yang di Eropa Itu oleh gurunya ditanya Itu kok puasa, itu gak takut mati Orang gak makan dari subuh sampai maghrib Pikirnya bisa mati itu anak Sampai orang tuanya dipanggil ke sekolahan Karena anaknya... Ya anak-anak umur 10 tahun udah puasa kan? Itu sekolah internasional. Itu gurunya orang tua yang dipanggil. Ini anak kamu kalau puasa bisa mati. Gak boleh puasa. Oh kata dia aman. Kalau mati saya tanggung jawab kata bapaknya. Karena umat Islam puasa dari dulu sampai sekarang. Gak ada yang takut mati. Tapi kalau orang-orang yang memang biasa makan mereka. Mereka takut mati. Tapi dalam Islam... Puasa itu untuk orang-orang yang kuat Kalau orang yang sakit, boleh tidak puasa Musafir, boleh tidak puasa Orang tua, boleh tidak puasa Subhanallah Wanita yang hamil, nyusuin, tidak kuat. Boleh tidak puasa Kemudahan-kemudahan diberikan Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama Islam Jadi itu salah satu keindahan Islam dalam puasa Kita bicara syahadaten. Kita bicara sholat Kita bicara puasa Yang itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bicara tentang hak manusia Islam juga memikirkan hak manusia Maka disyariatkan apa? Zakat Berapa persen zakat itu? Oh tidak banyak Lebih indah mana? Zakat sama pajak Pajak berapa persen? sampai 25%. Persen. Sampai 25%. Persen. Sampai 25%. Persen. Allahu akbar. Orang kerja capek-capek potong pajak. Saya pernah isi di sebuah instansi pemerintah. Anda tangan kan biasa lah amplopnya tunduk tanda tangan. Ustaz, ini dipotong pajak, Ustaz, ada pajaknya juga. Kata dia, ada Ustaz kata dia." Masya Allah Dan dalam Islam jauh lebih rahmat cuma 2,5% jamak. Dan itu tiap bulan. Enggak, setahun sekali kalau sampai nisabnya. Jadi ada nisabnya. Orang yang akhir tahun hartanya cuma 30 juta ada zakatnya. Enggak ada zakat? Berapa nisabnya zakat? 85 gram emas ya. Berapa juta sekarang? Anggap 500 per gram. Kurangnya 50 juta 40 50 juta sekarang. 50 juta Nggak sampai lah Kalau 85 gram Kali 500 ribu 45. 40 45, 45. 42. 42 setengah Kita biasa pakai HP Ngitungnya susah <laughs> Pakai kalkulator terus 42 42 500. 500. Baru ini kalau ada sisa Jadi zakat itu benar-benar memudahkan orang Muncul aliran-aliran dalam Islam yang mewajibkan Kepada anak buahnya 10% dia bulan Ada yang mewajibkan 1 5 dari Dari hartanya, kumus Wajib membayar kumus kepada ustaz ustadz yang membayar Tidak ada dalam Islam Hak yang wajib dalam Islam itu zakat. Dua setengah persen. Jadi kalau kita bekerja. Tiap bulan dapat gaji nih, Tiap bulan dapat gaji. Gaji umamanya tiap bulan gajinya 20 juta. Anggap ada orang yang gajinya tiap bulan 100 juta. Ada zakatnya. Nanti setelah akhir tahun. Hala -haul", sudah berputar setahun. Dilihat kalau sisa duitnya cuma 10 juta. Karena dia sudah beli rumah, beli mobil. Ini zakatnya cuma 10 juta. Kena zakat 10 juta. Lah kena. Islam itu benar-benar mudah dan indah. Tapi yang ngamalkan zakat ini. Masya Allah. Sudah sedikit. Masih malas ngeluarkan zakat. Memang jamaah kalau kita punya uang 50 juta. Zakatnya berapa? 1 1 juta. 250 Gak banyak lah Tapi kita punya uang 1M zakatnya berapa? 25 juta Mulai berat ngeluarin 25 juta Allah kata dia Ini buat beli motor ini dapat 2 Orang sudah pikirannya dunia Ketika punya uang 10 miliar Berapa zakat? 250 juta Subhanallah Maka ingat di dalam Islam itu, kita diajarkan untuk mulai bersedekah. Kita katakannya itu yang wajib. Kalau mau yang sunnah, Masya Allah. Orang punya duit 10 ribu, mau dia bagi yang 5 ribu, 50 persen, boleh. Bahkan dianjurkan. Tapi yang wajib, itu 2,5 persen. Allah berfirman, Mua fi amwalihim haqqun ma'lum bisail wal mahrub. Kemudian zakat ini buat siapa? Buat orang-orang khusus, enggak sembarangan orang. Allah sebutkan tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, usahakan kita ini tidak diperbudak dunia. Tujuan mengeluarkan zakat itu dua. Tujuan bersedekah itu dua. Tujuan untuk kita yang mengeluarkan dan tujuan untuk yang dikasih. Kalau tujuan untuk yang mengeluarkan apa kata Allah khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa biha wa alaihim innas salat inn salatakasakanul lahu ambil dari harta mereka itu zakat yang zakat itu menyucikan dan membersihkan jiwa mereka para jamaah kalau kita sering sedekah 2.5% kita tambah 5% kita tambah 10%, kita tambah 20 sampai 30% subhanallah. Itu hati akan bersih, enggak akan diperbudak dunia. Dan subhanallah. Saya ingat di Jember itu kita mau bangun pesantren putri. Kita punya tanah, ada orang mewakafkan tanah mau kita jual. Akhirnya anak ada punya kenalan di Surabaya, ana ngomong, "Bang, kita punya tanah, ditawar 60 juta abang mau 90 juta abang. itu tawaran 60 juta saya minta 90 juta kenapa kok minta 90 juta kita mau beli tanah di Jember untuk wakaf 90 juta jadi kurang duitnya, apa kata dia Ustaz, anda beli 90 juta dan itu tanah yang mau buat pesantren, anda yang beli jadi duit itu buat kampus yang tanahnya aneh yang beli. Kemudian Ustadz, dari A sampai Z aneh yang bangun. Jangan ada orang lain yang bangun. Subhanallah. Orang-orang ketika sering zakat, hatinya bersih. jamaah. Dia mau keluar duit itu enggak takut miskin. Kita kalau ngeluarkan duit, uh mikir. Mungkin sholat istihor. Untung kalau ada kotak amal ya. Biasa ngeluarkan 10 ribu kemudian gak punya duit kecil, ketika dilihat semuanya ratusan ribu, kira-kira dia gak, naruh gak seatus ribu itu? Wah, berat. Mungkin dia tunggu ya, anda mau sholat istikharah dulu. kan? Sholat. Baru taruh, -taruh duitnya. Subhanallah. Itu karena apa? Karena hatinya masih kotor. Dan zakat ini membersihkan hati. Makanya kalau orang-orang sering berbagi itu, pertama, hartanya gak berkurang. Manakosomadun min sodakoh. Kata Nabi nggak berkurang tuh harta dengan sedekah dan orang dengan sering bersedekah hartanya itu nyumber jamaah. Saya masih ingat dengan kisah seorang di Solo itu dia kalau beli ya Allah ya kita belum bisa nyontoh orang itu kalau dia beli dua beli baju beli dua satu buat dia pakai satu dikasihkan paket miskin uang belanja buat keluarganya dua buat keluarganya yang satu taruh di Tempat anak-anak yatim, anak anaknya anak -anak protes, abah beli baju dua, beli mobil dua, beli ini dua. Kata dia nak, abah bukan cuma ingin pakai baju di dunia nak, abah kepingin pakai baju nanti di padang mahsyar sama. Abah nggak cuma ingin naik mobil di dunia nak, abah juga kepingin naik kendaraan nanti di padang mahsyar. Nak. Subhanallah, orang udah bersih tahu dunia ini bakal dia tinggalkan. Berapa tahun sih kita di sini? Maka kenapa kita diperbudak oleh dunia? Rasulullah SAW mengingatkan, Ayukum min Siapa yang harta ahli warisnya, lebih dia cintai daripada harta dia sendiri. Harta ahli waris, harta anaknya, harta keponakannya mungkin yang dapat warisan, lebih dia cintai daripada harta dia. Kata sahabat, enggak ada Nabi. Pasti semuanya lebih cinta sama harta dia sendiri. Masa mau cinta sama hartanya orang? Kata Rasulullah SAW. Maluk. Kalian harus tahu. Yang namanya hartamu itu. Ma'akaltahu fa'afnet. Yang kau makan kemudian habis. Jadi kotoran. Wa ma'labistahu fa'ablek. Yang kau pakai. Yang kau kendarai. Kemudian rusak dan usang. Itu yang hartamu. Yang ketiga. Ma'anfaktahu fa'abqayt. Yang kau sedekahkan, kemudian kau simpan itu. Itu harta. Kalau sisanya itu milik ahli waris. Berarti kan kita lebih cinta sama harta ahli waris. Kita kumpulin, taruh di lemari, dikunci, tumpuk, tumpuk. Punya siapa? Punya dia? Bukan. Kalau kita lebih cinta dengan harta, kita keluarkan dari sana. Nih, masjid perlu apa nih? Bangun, bangun. Sayang. Itu harta kita saja maka ingat dalam Islam zakat itu mudah tapi kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah untuk membantu orang lain karena kalau orang hablum minallahnya baik tapi hablum minanasnya buruk bisa masuk neraka Rasul saw ditanya tentang seorang wanita wanita ini masya Allah sholat malam puasa sunnah zakat sedekah dia tapi dia ini kalau ngomong pedes, Ceremai. Ya, belum tentu ceremai. Orang ceremai kadang-kadang nyenengkan hati. Anak kalau sulan semua. Tapi nyakitin hati orang. Kalau ngomong mungkin sedikit tapi nyelkit katanya orangnya. Ngomongnya itu nusuk di hati. Kalau sekali ngomong. Apa kata Rasul S.A.W. Ini orang suka dan buta tanggalnya Rasul. Dengan lisannya. Nabi mengatakan hiya finnaar. Dia di neraka tempatnya Kemudian ditanya tentang wanita lain yang biasa-biasa sholatnya Sholat wajib Kemudian puasanya juga puasa wajib Tapi dia kalau punya rezeki Dia bagi-bagi kepada tetangganya Dan dia gak pernah nyakitin tetangganya Hiya filjana Ini yang seperti ini tempatnya di surga Maka perlu diingat kita beribadah kepada Allah kita tetap harus berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masalah Haji kita lihat ibadah Haji. Ibadah Haji ibadah yang sangat mudah. Karena hanya untuk yang mampu. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistapa alaihi sabir. Yang mampu berangkat. Mampu gimana? Yang punya kendaraan. Yang bisa jalan ke Mekah, jalan gak? Jalan kaki jemaah. Bisa, kalau orang mampu jalan kaki ke Mekah Berangkat gak? Kalau dia punya bekal, berangkat Itu dalam madhab Imam Malik Dalam madhab Maliki Orang yang mampu berjalan, jalan Pokok punya bekal Makanya hajinya orang-orang Afrika Orang-orang Afrika itu kebanyakan madhabnya Maliki mereka Kalau di Indonesia Syafi'i mereka Maliki Mereka itu kalau berhaji 7 tahunnya Dulu, kalau sekarang udah ada pesawat, ada kendaraan Mereka berangkatnya tiga tahun Pulangnya tiga tahun Setahun berada di Mekah dan Madinah Maka mereka biasanya sebelum haji itu Ngumpulkan keluarganya, kalau tujuh tahun anak tak balik Istri anak sudah mulai masa iddahnya, warisan sudah dibagi ya, Kalau tak balik, karena gak ada telepon dulu ya udah gak ada kabar, sudah Istrinya mulai beridah Dan artanya Dibagi-bagi sebagai harta waris Tapi haji mudah Bagi yang mampu Terkadang orang memaksakan diri Sudah tua rentah Sudah enggak bisa jalan Padahal kata haji Sudah enggak wajib bagi dia Sudah enggak wajib Kalau mau Tafadol Tapi sudah tidak Wajib Karena di sana Haji itu ibadah fisik Dan ibadah Harta Terus gimana Orang yang enggak bisa haji supaya dapat pahala haji. Ustaz, enak banget tuh, Ustaz. Orang kaya bisa haji, kita yang miskin enggak bisa haji gimana? Bisa dapat pahala haji. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal ghadaa fi jamaa', thumma qa'ada fi musallahi yadhkurullah hatta tatul asy-syams, fa shalla Kajeri amra tanu hajte tanma tanma tanma. Rahu terimdi. Walhadisul صحيح. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Barangsiapa yang solat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk di tempat solatnya berzikir, mengingat Allah, ngaji juga termasuk berzikir, belajar cuma termasuk berzikir sampai matahari terbit. Kemudian setelah itu dia solat dua rokaat, maka akan ditulis bagi dia seperti ibadah haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Subhanallah. Tidak semua orang bisa berangkat haji, tapi semua orang bisa dapat pahala haji. Lihat indahnya Islam. Masha'ala muslimin. Maka kita sebentar lagi usahakan untuk sholat. Sholatnya sholat apa disebut? Sholat syuruk, nama sholat syuruk itu hanya penamaan sebenarnya Sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu yang bersambung dengan kita duduk di masjid Sebenarnya itu sholat duha, karena waktunya sudah masuk waktu duha Kita gak boleh sholat ketika matahari terbit langsung, gak boleh Harus nunggu naik sedikit, kira-kira 10 menit, 15 menit setelah itu baru kita sholat Ya kemudian jamaah tentang keindahan Islam, hak tetangga kita bayangkan dalam Islam itu. Kita punya tetangga Nasrani. Kita punya tetangga Yahudi. Kita harus berbuat baik dengan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mazala jibril yusini bil jar hatta dhhanantu annahu sayuruth. Jadi Islam ini agama yang paling toleransi. Dalam berhubungan dengan agama lain Rasul berkata wassalam, Jibril itu tak henti-hentinya senantiasa memberikan wasiat kepada aku Agar aku berbuat baik kepada tetangga Sehingga aku mengira tetangga itu dapat warisan Abdullah bin Amr bin As Kalau motong kambing Dia ngomong sama budaknya Tetangga kita yang Yahudi Kasih dulu Masya Allah jamah. Jadi dalam Islam itu kita harus berbuat baik kepada tetangga kita Walaupun Yahudi, walaupun Nasrani Mata-mata mulai sekarang ini Jangan karena uzat oh, tetangga anak non-Muslim Nah, malah itu sebagai bentuk keindahan Islam Tunjukkan kita berbuat baik kepada tetangga kita Tetangga kita sakit, tetangga kita butuh bantuan, kita bantu Tapi di dalam Islam Kalau urusan agama laku dinuku waliyati jadi kalau ngomong sama tetangga kita, urusan umpamanya mereka punya acara Natalan, mereka punya acara ibadah mereka, ya kita gak boleh ikut-ikut. Allah SWT, dia kalau lebaran ngatakan selamat idul fitri, ya terserah dia, gak apa-apa. Tapi karena kita punya akhidat, kita sudah tahu, -allahu -ahad, Allah itu satu, Allah itu bukan tiga, tiga itu bukan satu. Kita tahu akidah kita kulwollahuahad, jadi kita juga setiap solat diajarin kul ya ayuhal kafirun la abudumata abudun. Maka kalau ada orang-orang non-Muslim yang mengucapkan salam kepada kita selamat Lebaran, ya kita katakan terima kasih, tak masalah. Tapi kalau umpamanya pas Natalan, kadang-kadang dia menunggu ucapan selamat dari kita. Ia sudah yeah. katakan kepada dia mas lakum di laku Iya mungkin dia mau tak iya makasih gitu kan seperti itu. Nah, supaya tahu kita ini seperti ini, Mas. Jadi kalau sampean rumahnya bocor minta tolong saya saya bangun. Sampean sakit minta antarkan ke dokter saya antar. Saya punya rezeki saya berbagi. Tapi kalau urusan agama, maaf Mas, lakum dinukum waliyadin. Kita sesama warga negara Indonesia. Nah, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, tapi kita juga dimiliki atau diberi kebebasan oleh negeri kita untuk mengamalkan agama masing-masing. Nggak dicampur adukat. -aduk. Nggak boleh dicampur adukat. -aduk. Semua masing-masing. Yang Buddha silahkan. Yang Hindu silahkan. Tapi kalau Islam dicampur sama Hindu, dicampur sama Buddha, dicampur sama... Nggak boleh. Semua boleh mengamalkan agamanya. Gimana bunyi pasalnya itu? Anak kok lupa. Pasal 29. Gimana bunyinya? Anto masih ingat? Hah? Iya, apa bunyinya? Nah, negara menjamin kebebasan. <tuk mu> menurut ajaran kemarin masing-masing udah. Jadi kalau itu ajaran mereka, fabel. Tapi ajaran Islam, Lakum <tuk> dino kumualiadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Karena muncul sekarang ini orang Islam ketika Natalan masuk ke dalam gereja, kita toleransi. Gak seperti itu toleransi. Nah, iya ada anak-anak bahkan dari Yain saya melihat itu mahasiswa-mahasiswa Universitas Islam ketika Natal mereka ada di gereja sambil difoto untuk menunjukkan toleransi kita pakai kerudung yang perempuan. Ya Allah ya garisnya ingat sepanjang sejarah tunjukkan ke mata dunia suruh baca sejarah mereka di mana umat Islam mayoritas minoritas dilindungi di mana umat islam mayoritas minoritas dilindungi umat islam ketika masuk ke mesir ketika masuk ke mesir orang-orang Egypt, orang-orang Nasoro di Egypt sampai hari ini masih ada gereja mereka sampai hari ini, sejak zamannya Amr bin Aus tidak didolibin mereka karena dijaga haknya, tidak boleh gereja dianjurin Ketika perang pun enggak boleh. Pendeta-pendeta dimu enggak boleh dalam isu. Ketika Umar masuk Islam masuk ke Palestina. Jadi gereja-gereja kuno jemaah. Yang ada mulai zaman itu sampai hari ini tetap ada dan dirawat. Enggak ada dihancurin. Islam benar-benar menghargai mereka, orang-orang non-muslim. Tapi sebaliknya. Sebal di mana umat Islam minoritas di situ umat Islam dibolim silahkan baca sejarah Myanmar Obama kita lihat sekarang umat Islam di Afrika Tengah itu nggak boleh ada orang Islam satupun di pantai mereka, subhanallah di perkampungan-perkampungan yang Islam di bangsa mereka jadi kalau bicara toleransi umat Islam adalah umat yang paling toleransi nggak perlu diajarin tapi kita perlu mempelajari toleransi yang benar bagaimana karena tetap ada batasan batasannya ya kita nggak boleh umpamanya mengucapkan selamat untuk ibadah-ibadah mereka enggak tapi kalau mereka butuh bantuan kita, mereka sakit, mereka tetangga kita, kita harus membantu mereka. Insyaallah kita lanjutkan pada acara yang kenatang. Hadza wa sallallahu alal nabiy Muhammad wa warahmatullahi wabarakatuh.